Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi <laughs> hadana lihad Wama kunna linahtadiyah Lawla <laughs> an hadana Allah Wa ashadu an la ilaha illallah wa'adahu dasyariqanah واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اسبق الحديث كتاب الله وهو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يجب pada pertemuan kita yang lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa bentuk syirik di antaranya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah juga memasang beberapa benda-benda yang dianggap punya khasiat Kita juga sudah menjelaskan tentang masalah hukiyah atau mantra Terus bertabaruk atau mencari berkah ke pohon, ke batu, ke kuburan dan kita juga sudah membahas tentang beberapa jenis ziarah kubur Ada yang disyariatkan, ada juga yang bid'ah dan bahkan ada yang syirik Kita juga sudah menjelaskan terlarangnya kita mengkultuskan orang-orang yang soleh <tuh> Kita masuki sekarang bab berikutnya tentang masalah sihir dan hukumnya. Sihir adalah sesuatu yang real, yang ada, terjadi, dan nyata. Seandainya sihir itu tidak ada. maka tidak mungkin syariat melarangnya tidak mungkin ada ancaman azab bagi orang-orang yang melakukannya tidak mungkin ada sanksi baik sanksi di dunia ataupun di akhirat bagi para pelakunya tidak mungkin juga kita diperintahkan untuk beristihadah dari sihir Isyadah itu adalah Minta Pelindungan Allah berfirman Tentang sihir Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah mulai 101 Sampai 103 Allah menyatakan Walamma ja'ahum rasul Min indillah Muzaddiqun lima ma'ahum Nabadha fariqun minal ladhina utul kitab Kitab Allahi wara aduhurihim Ka'anahum la ya'lamun Wattabi'u ma'tat Wattaba'u ma'tatru shayateen ala mulki sulayman Wa ma kafara sulayman Wa وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أحد Tiada baidan lah, dan mereka belajar apa yang menipu mereka dan mereka telah mengetahui apa yang akan mereka dapatkan di akhirat. Mereka tidak dapat mengetahui apa yang akan mereka dapatkan di akhirat. Mereka tidak Ketika datang kepada mereka Rasul dari sisi Allah Yang membenarkan apa-apa yang ada pada diri mereka Sebagian dari ahli kitab Menempatkan kitab Allah di belakang punggung mereka Seakan-akan mereka tidak mengetahuinya dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan kepada kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidaklah kafir, tapi setanlah yang kafir. Mereka mengajar mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yaitu Harut dan Marut, tidaklah dua malaikat itu mengajarkan sihir kepada seorang pun sebelum mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, maka janganlah kalian kufur. Lalu manusia belajar kepada keduanya ilmu sihir yang bisa menceraikan antara seseorang dengan istrinya dan tidaklah mereka memberikan mabarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali atas izin Allah dan mereka belajar ilmu sihir yang mendatangkan mabarat pada mereka dan tidak memberikan manfaat ini ayat tentang sihir dan ayat yang selanjutnya juga masih berbicara tentang itu ini menunjukkan bahawa sihir itu ada juga dalam surah al-Falak ayat keempat Allah berfirman wa min syarrin nafasati fil uqad dan aku berlindung kepada Allah penguasa Subuh dari min syarun nafasat Nafasat berasal dari kata nafasa Nafasa itu meniup Tapi disertai dengan percikan ludah Bukan meludah Tapi meniup kalau meniup hanya angin saja Tanpa percikan ludah Disebut Nafakho Kalau meludah Tafalah Kalau meniup disertai percikan ludah Nafasa Orang Yang meniup Dengan disertai percikan ludah Disebut Nafis Tapi kalau meniupnya itu sering terus-terusan disebut nafas Dan kalau wanita nafasah Kalau jama' nafasat Jadi nafasat adalah wanita-wanita yang suka meniup-niup Meniup ke apa? Fil-uqad Meniup ke buhel Buhel itu tali yang disimpulkan Alat sihirnya Wanita-wanita Tukang sihir Di dalam melaksanakan Aksi sihirnya Prakteknya mereka Meniupkan Tiupan mereka Yang disertai percikan ludah Kepada Alat sihir Yang berupa tali Yang disimpulkan Itu disebut Ukot talinya tersebut wamin nah sy wa syarrin nafasati fil uqad aku berlindung kepada penguasa subuh itu kepada Allah min syarrin nafasat fil uqad dari kejahatan wanita wanita tukang sihir yang suka meniup-niupkan sihir mereka ke buhul mereka dan ini menunjukkan bahawa praktek sihir itu ada sejak zaman dahulu jadi ayat-ayat tadi menunjukkan bahawa sihir adalah sesuatu yang real yang ada secara hakiki dan menimbulkan efek negatif Efeknya ada yang menimbulkan sakit kepada korban yang disihirnya Ada juga yang sampai mati Ada juga yang menimbulkan fantasi Hayalan Seperti melihat sesuatu padahal tidak Seperti dia menghayalkan melakukan sesuatu padahal tidak dan ada juga yang efeknya itu Sampai membuat Cerainya antara Suami Dengan istri Sebagaimana dalam ayat tadi Dalam Al-Baqarah 102 Tadi dikatakan Faita'an lamuna minhuma Mayufar yukubayna Al-mar'il zuzih Manusia belajar sihir Kepada dua malaika tadi yang bisa menceraikan antara seseorang dengan istrinya dengan cara kalau zaman sekarang disebut ilmu pelet atau pengasihan pokoknya pelet itu bisa membuat orang cinta atau sebaliknya bisa membuat orang benci bagaimana caranya agar seseorang mencintai klien si dukun atau sebaliknya bagaimana agar seseorang bisa membenci istrinya sampai menceraikannya sehingga si suami yang sudah menceraikan istrinya tersebut terus jatuh cinta kepada wanita yang menjadi klien dari dukun tersebut atau tukang sihir tersebut itu sihir ada yang sampai menimbulkan sakit atau bahkan mati, terbu, membunuh sihir tersebut. Seperti di kita dikenal dengan adanya santet atau teluh atau tenung atau yang sejenis itu. Itu sejenis sihir. Jadi itu real, nyata, efeknya juga jelas. Ada yang sakit, ada yang mati, ada yang menimbulkan fantasi ada yang mencerai-berikan hubungan suami-istri jadi semua itu menunjukkan sihir itu ada dan nyata secara hakiki kalau tidak ada kalau tidak nyata maka tidak mungkin ada pengaruh tidak mungkin orang bisa sakit karena itu Orang bisa terbunuh karena itu Orang bisa berhayal karena itu Orang bisa benci atau cinta karena itu Ini menunjukkan real dan nyata Tapi pengaruh sihir tersebut Hanya terjadi karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala Karena ketetapan dan ketentuan yang telah Allah tetapkan untuk si korban Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim Nabi SAW diterangkan pernah tersihir Sampai beliau berkhayal melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya Berkata Imam An-Nawawi dari dari Al-Maziri Rahimahumallahu ta'ala bahwa madhab ahlu sunnah dan jumhur ulama Sepakat tentang tetapnya sihir Dan sihir adalah sesuatu yang hakiki Sebagaimana hakikinya perkara-perkara lain Berbeda dengan orang-orang yang mengingkari hakikat dari sihir tersebut dan mereka menganggap itu adalah hayalan kosong yang batil yang tidak ada hakikatnya padahal Allah telah menerangkan di dalam kitabnya tersebut di dalam Al-Quran dan menerangkan bahwa sihir ini bisa dipelajari juga Allah menerangkan bahwa sihir itu menyebabkan pelakunya kufur. Al-Quran surah Al-Baqarah seratus dua tadi menyatakan Inna manahnu fitnatun falatakfur. Kami ini hanyalah fitnah, ujian bagi kalian. Jangan kalian kufur dengan belajar sihir ini. Al-Quran juga menyatakan bahwa sihir bisa menceraikan antara seorang suami dengan istrinya Dan ini menunjukkan bahwa sihir ini tidak mungkin berpengaruh kalau tidak ada hakikat Karena ada hakikat, maka ada pengaruh Pengaruhnya, si pelakunya kufur Pengaruhnya, korban dari sihirnya bisa bercerai antara seorang suami dengan istrinya Berkata Imam An Nawawi, "Kala ibnu Hubayrah rahimahullah ta'ala berkata ibnu Hubayrah, 'Ajamu'ala, 'Ana sihra lah hatiqa, 'Ilā abhamifa'. 'Fainahuqal lah hatiqa ta'indahu'. Kata ibnu Hubayrah, para ulama telah ijma bahwa sihir ini memiliki hakikat, artinya real dan nyata kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah menyatakan sihir itu tidak memiliki hakikat. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata Imam Al-Qurtubi wa indana annasihru haqqun walahu haqiqatun yakhluqullahu indahu ma yashau khilafanil mu'tazilah Wabi ishaq al isfara ini Haythuqal Ahaythuqal innahu Tamwihun Watakheelun Kata Imam Al-Qurthumi Menurut pendapat kami Sihir Adalah benar Maksudnya ada Dan dia memiliki hakikat Allah Menciptakan Apa sahabat Allah kehendaki Dengan sihir itu Berbeda dengan Mu'akazila Dan Abu Ishak al-Isfara Mereka mengatakan Sihir hanyalah Fantasi dan hayalan Dari penjelasan tadi Kita mengetahui Bahwa Sihir ini Hakiki dan memiliki Pengaruh atas Izin Allah subhanahu wa ta'ala sampai efek dari sihir terjadinya pembunuhan mati atau sakit atau cerai-berai antara istri dan suami atau menimbulkan khayalan di dalam pandangan maka ini semua hakiki dan bukan sesuatu yang fiktif Adapun hati nah hati sesuatu sama dengan hati manusia gitu ya hati hewan maka seluruh hati tersebut berada di dalam dendaman Allah Subhanahu Wataala kadang ada orang yang terpengaruh dengan kondisi fisiknya, Coba lihat Orang kalau Sedang capek Sedang lelah Sedang banyak Masalah Apakah kondisi lelah Fisiknya tersebut berpengaruh Tidak kepada hatinya Berpengaruh Hatinya menjadi sensitif menjadi mudah tersinggung mudah marah, mudah emosi begitu juga orang yang fisiknya sedang sakit sakit fisik berpengaruh kepada kondisi hati hatinya juga menjadi sensitif demikian juga sihir sihir itu sasarannya fisik bukan hati, bukan jiwa tapi seringkali kondisi fisik mempengaruhi jiwa nah, oleh karena itu apa yang menimpa fisik merupakan sebab munculnya perasaan tertentu di dalam hati hati memang dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dikuasai oleh Manusia pemilik hati Tapi Allah yang menguasai hati Yukalli bukaifai ya Allah membolak balikan hati itu sekehendak, sekehendak dia Nah Oleh karena itu Al-Quran menyatakan Wa annahu Huwa adhaka wa abka Sesungguhnya Allah lah yang membuat seseorang itu Tertawa atau menangis Cuma Kalau Allah mau membuat seorang itu Tertawa atau menangis Allah berikan sebab Kepada orang itu Agar orang itu tertawa atau menangis Dan tertawa menangis adalah Ekspresi keadaan hati Kalau hati lagi senang Lagi gembira, bahagia Tertawa dia tapi kalau hati lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah Maka dia akan menangis Jadi tertawa dan menangis itu ekspresi hati Cuma cara Allah membuat orang itu tertawa atau menangis dengan diberi sebab Sebabnya adalah kesedihan, musibah Sehingga orang itu nangis Atau membuat orang itu tertawa, Allah beri sebab Diberi hal-hal yang menyenangkan Yang membuat dia gembira Akhirnya tertawa Itulah hati Nah dalam masalah sihir Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan sihir <tuh> Sebagai salah satu sebab Yang mempengaruhi keadaan hati orang itu Makanya sihir adalah ujian Sihir adalah godaan Sihir adalah fitnah bagi hamba-hambanya Sama dengan musibah kecelakaan Musibah sakit Musibah dihina orang, dicela orang, difitnah orang, digibahi orang Dan seterusnya nah itu semuanya mempengaruhi hati jadi sihir ini sebenarnya sasarannya fisik tetapi kondisi fisik amat sangat mempengaruhi hati berbeda dengan sihir yang dilakukan oleh para tukang sihir Fir'aun ketika beradu kemampuan dengan Nabi Musa alaihi salam maka sihir fir'aun itu adalah khayalan berupa dilemparkan beberapa utas tali lalu tali itu terlihat seperti ular lalu Nabi Musa pun terpenaruh takut. Tapi Allah segera menyadarkan, jangan kamu takut. Lemparkan tongkatmu. Maka begitu dilemparkan tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular besar dan memakan seluruh ular-ular kecil Tukan sihir Firaun tadi. Walhasil kita hanya mengimani informasi dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak lebih dari itu Tidak merubah ucapan Allah Dengan ucapan lain yang tidak semakna dengan apa yang Allah kehendaki Dan kita pun tidak berbicara atas nama Allah Tentang sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya Jadi sihir ada dan hakiki dan memiliki dampak kepada korban sihirnya. Ini yang pertama. Kedua, tadi dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Mungkin punya pertanyaan, bukankah Nabi itu maksum? Masum itu dipelihara Bukankah Nabi itu juga Dijaga oleh para malaikat Atas perintah Allah Sehingga dalam ayat Dikatakan In illa manirpaba min rasulin Fa innahu yasluku min bain Yadai wa min khalfihi Rasodak Para rasul itu Depannya, di belakangnya Dijaga oleh para malaikat Kenapa bisa terkena sihir Dijawab oleh para ulama Bahawa sihir Tidaklah mengurangi Kemaksuman Rasul Sallallahu alaihi wasallam Berkata Imam An-Nawawi dari Al-Maziri Bahawa Inna ba'dal mubgadia Ankar hadith sahihain Fi annahu Sallallahu alaihi wasallam suhirah di zaman AnNu yahtu min mancbul Nubuah, wajshakku fiha, wa an ta dzizahu ya muththirah bi Kata Imam An Nawawi, sebagian ahli bid'ah mengingkari hadis Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahawa Nabi Sallallahu Sallam terkena sihir. Mereka beranggapan kasus terkena sihirnya nabi, saw mengurangi kedudukan beliau sebagai nabi dan bisa menimbulkan keraguan orang serta mempercayainya bisa menghalangi kepercayaan kepada syariat. itu kata mereka. jadi kalau nabi kena sihir, wah masa nabi kena gitu ya perkataan mereka itu batil karena dalil-dalil qat'i yang ada menjelaskan kebenaran hal ini dan kemaksuman Rasul Sallallahu Alaihi wa Alihi Wasallam hanyalah berkaitan dengan masalah tablir tapi begitu dakwah dalam hal dakwah Beliau maksum. Maksum itu tidak akan salah, pasti benar, terpelihara. Adapun dalam masalah-masalah sakit musibah Maka beliau tidak terjaga. Kalau beliau umpamanya disakiti oleh orang-orang kafir, apakah tidak akan merasa sakit? Merasa sakit. Beliau dulu waktu di Mekah, ketika sujud di Ka'bah dicekik oleh Abu Jahal dengan busur panah, tali ini beliau sedang sujud ditaburi ditimpuki oleh kuturan unta beliau lewat diludahi dan lidahnya kena ketika perang Uhud beliau terkena luka dengan pedang dan senjata musuh bahkan giginya pun sampai tanggal itu adalah Hal-hal yang lumrah manusiawi mengenai siapapun, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam hal itu Nabi tidak dipelihara. Kalau ada orang yang mencubit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pasti terasa sakit. Masumnya itu bukan dalam hal itu, tapi dalam hal dakwah, tablir termasuk sihir adalah sama dengan perbuatan jahat makhluk lain kalau makhluk lain memukul kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kena dan sakit makhluk lain melukai dengan pedang kena sakit dan berdarah demikian juga kalau makhluk lain tersebut jin dalam bentuk sihir yang dilakukan oleh tukang sihir melalui bantuan setan dan mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun akan kena jadi itu berkaitan dengan urusan dakwah yang namanya maksum adapun hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia dengan urusan-urusan yang umumnya menimpa manusia seperti sakit seperti umpamanya dihina dan dicelak orang apakah orang kafir pas ketemu nabi mau mencelak tiba-tiba bibirnya keluh tiba-tiba bisu, enggak apakah umpamanya ketika orang lain mau memukul nabi seleslam tiba-tiba orang yang mau memukul itu terlok apa, terpental berguling-guling tidak bisa disentuh tidak, hmm, tidak begitu itu hal-hal yang amat sangat manusiawi oleh karena itulah maka terkena sihirnya Nabi s.a.w tidak mengurangi kemaksuman beliau Karena kemaksuman beliau hanya dalam hal public, dalam hal dakwah, dalam hal menyampaikan syariat, dalam hal itu beliau pasti maksum. Dalam hal itu beliau pasti terpelihara dari kesalahan. Adapun musibah baik yang menimpa fisiknya ataupun yang menimpa psiwisnya, maka beliau tidak dijaga oleh Allah dalam hal itu. Oleh karena itulah Maka Tidak mustahil Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa Terkena sihir Diceritakan Dalam beberapa hadis Bahawa Nabi Sallallahu alaihi wa ketika terkena sihir Beliau melakukan sesuatu Seolah-olah melakukan sesuatu Padahal tidak melakukannya lebih rincinya beliau seolah-olah menggauli istrinya, padahal tidak menggauli istrinya. Hal yang seperti ini lumrah berkata Al-Qadi Ibn Rakhimahullah. Wajjat riwayatul hadits mubayyinatun anasihra inna taslitu ala jasadhi wa zauhirijawarihii la ala aklihi wa qalbihi wa itiqadhi. Kata Al-Qadiyyat Beberapa riwayat Menunjukkan Bahwa sihir Hanyalah menguasai Jasadnya Dan anggota badannya Tapi tidak menguasai Akalnya, hatinya Dan iktikadnya Tidak Menguasai jiwanya Hanyalah menguasai Fisiknya sama dengan orang yang dipukul yang sakit hanyalah fisiknya tapi hatinya tidak berubah apakah karena sakit keimanannya kurang? tidak kalau orang dilukai maka sakit adalah fisiknya tetapi jiwanya tidak berkurang akidah keyakinan dan keimanan karena hal tersebut jadi inilah poin yang kedua yang dijelaskan bahwa sihir tidak mempengaruhi kemaksuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, bagaimana hukum sihir? Orang yang melakukan sihir mempraktekan sihir secara terus menerus dan belajar sihir itu dari setan. Atau yang terlibat dalam hal tersebut, orang itu dihukumi kafir. Baik mempelajari sihir, mengajarkannya, baik dia mengamalkannya ataupun tidak mengamalkannya pokoknya dengan belajar dan mengajarkan sihir, diamalkan atau tidak dia sudah kufur ah, saya mah belajar sihir hanya ingin tahu aja gak akan nyantot orang kok nah, lalu dia belajar maka dia sudah kufur dan tadi sudah diketahui dalam ayat sihir ini Tidaklah diamalkan Kecuali Bersama Dengan orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Maka Mempelajari sihir Dan mengajarkannya Apalagi Mengamalkan dan Mempraktekannya Adalah kufur Tidak diragukan lagi bahawa Mengganti Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya Dengan ucapan-ucapan yang dibacakan oleh syaitan Adalah kekufuran Dan di sihir ini terjadi Yaitu Yang dibacakan oleh syaitan itu berupa mantra-mantra sebagai pengganti dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah di kebelakangan diganti dengan mantra. Mantra itu adalah ucapan-ucapan yang diajarkan oleh setan. La'natullah 'alaihim. Dan ini adalah min a'dabil kufur. Ini termasuk kekufuran yang paling besar. Dan ini termasuk penyembahan kepada taufut dan penyembahan kepada tonggut merupakan pokok kekasiran Allah telah menamakan orang-orang yang mentaati para ulama dan umar dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal oleh Allah dinamakan itu ibadah ketika Allah berfirman ittakhadu ittakhadu ahbarahum wa arbaban min dunillah Orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan di samping Allah Jadi pendeta dijadikan tuhan oleh orang-orang Nasrani Abi bin Hatim Salah seorang sahabat mantan Nasoro Tahu ajaran Nasoro Dia bertanya Ya Rasulullah La Ya'budunah Wahai Rasulullah Orang-orang Nasoro itu tidak beribadah Kepada pendeta-pendeta itu Kenapa disebut mempertuhankan? Kata Nabi SAW Alaysayuhilluna lahumah haramallahu alaihim Fayuharrimunah Bukankah orang-orang para pendeta itu mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah? Lalu orang Nasrani ikut mengharamkannya? Wa yuhallu yuhalluna lahumma harramallahu 'alayhim fa yuhalluna. Lalu para pendeta itu pun menghalalkan apa yang Allah haramkan. Lalu orang-orang Nasrani itu pun ikut juga menghalalkannya. Bala ya Rasulullah benar wahai Rasulullah fatilka ibadatum itulah ibadah mereka. Jadi orang Nasrani disebut beribadah kepada pendeta bukan sujud bukan ruku tapi taat dan patuh kepada pendeta dalam hal menghalalkan yang haram mengharamkan yang haram. Jadi Allah telah menta, menamakan perbuatan taat yang membabi buta dengan nama ibadah dan disebut mempertuhankan selain Allah. Bagaimana kalau yang ditaatinya itu setan? Setan mengajarkan kepada tukang sihir agar meninggalkan bacaan Al-Qur'an dan mengganti dengan mantra yang diberikan lalu diikuti. Kadang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Bu, para ahli sihir ketika mengadakan MOU dengan setan, setan itu mensyaratkan salah satu syaratnya menghinakan Al-Quran dengan cara harus meletakkan mushaf Al-Quran di WC atau membaca ayat di WC ketika sedang dihabit itu syarat kalau tidak dipenuhi tidak akan punya ilmu sihirnya jadi diikuti, ditaati oleh tukang sihir apa yang dikemukakan, apa yang diajarkan dan disyaratkan oleh setan tersebut, kalau mentaati manusia saja sudah dianggap ibadah kepada manusia itu, apalagi mentaati setan, ibadah kepada setan. Dengan demikian nyata kekafiran orang yang belajar sihir, karena yang belajar sihir pasti mentaati setan dengan melemparkan ayat Allah. Ayat jelas mengkafirkan orang yang melakukan sihir. Dalam Al-Baqarah 102 dikatakan, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna shayatan kafaru yu'allimu dan-nasa as Tidaklah kafir Sulaiman itu, tapi syaitanlah yang kafir. Mereka mengajak, mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi kekufuran terjadi dengan diajarkannya sihir kepada manusia dan kekufuran ini tertuju baik kepada yang mengajarkan kepada yang mengajarkan, kufur Adapun yang belajar, Allah berfirman wa yata'alamuna ma yadurruhum wa la yanfahum wa laqad alimu dalam niscorahu malah hafil akhirotimin khalaf yang belajar Allah menyatakan mereka manusia belajar ilmu sihir yang memberi mawarot kepada mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka padahal mereka mengetahui bahawa orang yang menjual ayat-ayat Allah itu Tidak memiliki tebusan apapun untuk di akhirat Untuk menyelamatkan dirinya Maknanya adalah Bahawa mereka tidak mempunyai min hazin wal nasib Tidak mempunyai bagian kebaikan apapun dari sihir itu Dan ini merupakan ancaman yang mutlak yang tidak ditujukan kecuali kepada orang yang kufur yang tidak memiliki iman sedikit pun karena tidak ada seorang pun mukmin kecuali mukmin itu pasti masuk surga sebesar apapun dosa yang dilakukannya tapi orang yang belajar sihir itu tadi dikatakan oleh Allah subhanahu wa taala malahu fil akhirat min khalaf di akhirat mereka itu tidak memiliki bagian sedikit pun kenikmatan artinya tidak akan ke surga surga itu mereka artinya ke neraka selama lamanya abadi dan orang yang abadi selama lamanya di neraka berarti mereka sudah dianggap kufur juga ayat berikutnya Walau Annahum Amanu Wataqaula Masubatun Min Inbillahi Khairun Laukanu Yaklamun Seandainya mereka iman dan bertakwa maka pahala dari Allah jauh lebih baik kalau mereka mengetahui. Ayat ini termasuk ayat atau dalil yang paling jelas Tentang kufurnya orang-orang yang melakukan sihir Atau tukang sihir Dan ternafikannya iman dari orang ini secara keseluruhan Karena tidaklah dikatakan kepada orang yang beriman dan bertakwa Walau amanawat taqal Seandainya dia beriman dan bertakwa ini hanya ditunjukkan kepada orang-orang kafir Dari sini jelas Bahwa Imam-imam generasi salaf Dari kalangan sahabat Tabiin Mereka menyatakan kekufuran orang yang Mengajarkan sihir Dan juga belajar sihir Mereka hanya ikhtilaf Tentang Kadar kadar sihir yang dipelajari ini sejauh mana yang menyebabkan dia kufur tersebut, tapi yang benar bahwa sihir uh, yang dipelajari dari setan seluruhnya kufur, baik sedikit ataupun banyak inilah pendapat yang terkuat diantara pendapat-pendapat yang ada jadi poin ketiga dari sihir ini adalah tentang hukum mempelajari sihir intinya adalah kufur. Maka jangan sekali-kali kita belajar seperti belajar ilmu pelet, belajar ilmu teluh atau tenung atau santet, belajar ilmu Ah sulap ada unsur sihirnya walaupun tidak seluruhnya ada yang karena kecanggihan alat ada yang hanya kecepatan tangan ada yang tipuan alat dan gerakan ada juga yang benar-benar sihir enggak ya. kalau tutup mata sambil naik mobil bukan sihir, kita juga bisa iya itu penutup matanya itu transparan, Bu. Transparan. Jadi, eh, kelihatannya seperti yang tertutup padahal dia masih bisa melihat. Kalau umpamanya bisa terbang ya, terus tubuhnya digergaji sampai buntung, muncrat darahnya tapi masih hidup terus utuh kembali dan bisa terbang tanpa tali gitu, nah itu tidak diragukan lagi sihir. nggak ya, boleh, itu mendukung kemungkaran, apalagi nonternya bayar mahal, bayar mahal, sampai jutaan, apalagi kelas VIP atau depan, oh itu jutaan. Oh enggak, kalau nontonnya enggak Tapi dia ikut berdosa Melestarikan keberadaan tukang sihir Bahkan mengangkatnya ke tingkat yang eh, lebih dari manusia pada umumnya Diulukan sampai bayarannya juga miliaran gitu ya Sampai dipuji-puji Dengan pujian yang melebihi Kepada umumnya manusia Ya, seperti itu Ya, termasuk ilmu kebal Baik kebal api Kebal senjata kebal racun Dengan cara-cara Yang eh, dipelajari Sama dengan cara Mempelajari sihir Itu juga hal yang terlarang Terus bagaimana sekarang yang keempat Hukuman sanksi Bagi para ahli sihir Kalau sihir Bisa membuat pelakunya kufur Seperti yang tadi dijelaskan Maka hukumannya Dia harus dibunuh dengan cara Dipenggal kepalanya Inilah yang ditetapkan berasalkan Al-Quran Dari umumnya Nas Tentang orang kafir yang murtad Juga Dalam sebuah riwayat Dari jundub secara marfu Berkata Imam At-Tirmidhi Dalam Salah satu komentar beliau tentang hadis ini, yang benar hadis Jundub ini maukuf maukuf itu hanya ucapan sahabat ucapan Jundub bin Abdullah, dia menyatakan haddus sahir borbatus syif hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang sebagian ahli ilmi menyatakan demikian yaitu dia dibunuh hanya karena dia mempelajari sihir demikian juga ucapan Imam Malik dan Abu Hanifah serta Imam Ahmad rahimahumullahu taala jami'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis sebuah surat kepada para gubernurnya ketika beliau menjadi khalifah. Kata beliau, anab tulukullu sahirin wasahiratin. Bunuhlah oleh kalian setiap tukang sihir laki-laki ataupun tukang sihir wanita. Dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, sebuah riwayat dari Hafsah radhiyallahu anha bahwa Anna qatalat jariatan laha saharatha bahwa Hafsah telah membunuh hamba sahayanya yang telah menyihirnya hamba sahaya itu dulu menyihir tuannya yaitu Hafsah Hafsah siapa istri nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu dibunuh oleh Hafsah ini menunjukkan bahwa Hukuman bagi tukang sihir itu memang Hibun Berkata Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah Innama Yuktalu sahir Idha kana ya'malu Min sihrihi Idha kana ya'malu Min sihrihi Ma yuballuhul kufr Fa idha amila amalan Bunal kufr Lam yaro alaihi qatlan Kata Imam Syafi'i Hanyalah Bukan sihir itu dibunuh Apabila Dia mempraktekan sihirnya Yang bisa Menyampaikan dia kepada Kekufuran Kalau dia mempraktekan sihir Dengan praktek yang Tidak sampai kufur Maka tidak boleh dibunuh ini pertama. Jadi kalau sihirnya menyebabkan pelakunya kufur keluar dari Islam dibunuh sebagai orang yang murtad. Kedua, jika karena sihirmu lahir buluk kufur, lahir itu tak ada jawaza, itu tak kufrun, karenika. وَقُتِلَ حَبُّ الْمُرْتَبِ Kalau sihirnya itu tidak sampai kepada kekufuran Tapi Dia meyakini kebolehan sihir Dia membolehkan belajar sihir Dia juga kafir Dan dibunuh sebagai orang murtad Tiga, jika nasihirnya blugul kufur atau ia blugul, lakin kata lebih insanan. Fatinahu yuqtal indah maliku Ahmad washyafi. Kalau sihirnya sampai kepada kufur, dia dibunuh atau tidak sampai kepada kufur tapi dengan sihirnya dia membunuh sesama manusia seperti santet dia pun menurut Imam Malik Ahmad dan Imam Syafi'i dia juga harus dibunuh adapun menurut Imam Abu Hanifah dia tidak dibunuh sampai dia ini ditetapkan oleh keluarga korban apakah keluarga korbannya itu mau membunuhnya kembali sebagai kisos atau mau diganti dengan biat biat itu denda jadi kalau sihirnya tersebut tidak sampai kepada taraf kufur tapi dia bisa membunuh orang dengan sihirnya Maka Hukumannya diserahkan kepada Keluarga korban Kalau mau dibunuh lagi silakan Sebagai kisos Tapi kalau gak mau mengkisos Dia membayar biat dan diterima Maka dia tidak dibunuh Gimana bu? Singur yang sampai kepada kufur Adalah yang tadi Yang cara-caranya sampai kepada kufur seperti membacakan mantra-mantra yang ditetapkan oleh setan. ada sihir yang tidak sampai kepada kufur, yaitu cara-caranya itu tidak menyebabkan dia kufur umpamanya ada sebagian ilmu telet cara-caranya tidak kufur, dia hanya saum sekian hari dengan saum yang bid'ah Terus membacakan ayat tertentu Dalam Al-Quran dan tidak dicampuri Oleh yang lainnya Seperti surah Yusuf Karena Nabi Yusuf itu Memiliki daya tarikan luar biasa Kepada para wanita Karena saking Gantengnya Cara-caranya itu tidak ada yang kufur Tetapi Itu bidah Maka dia tidak boleh dibunuh karena hal itu Jadi ada Cara mempelajari ilmu sihir Yang tidak sampai kepada kufur Nah kalau ilmu sihirnya Diperoleh lalu berakibat Dia bisa membunuh orang Dengan sihirnya tersebut Maka hukumannya Diserahkan kepada keluarga si korban Ketika dia beraksi dan tukang sihir baru diketahui bahwa dia tukang sihir kalau sudah beraksi dan ada korban sebelum dia beraksi dan belum ada korban tidak diketahui lalu bagaimana kalau tukang sihirnya itu wanita berkata Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Ash-Shafi'i tentang tukang sihir wanita kalau dia dari kalangan kaum muslimin Dia juga harus dibunuh Hukumnya sama dengan kaum laki-laki Tapi menurut Imam Abu Hanifah Dia tidak boleh dibunuh Tapi harus ditahan, penjara. Itu kalau wanita Berbeda dengan laki-laki Tapi kalau Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i Menyatakan tetap dia harus dibunuh Kalau dia muslim karena sudah murtad. Kalau orang muslim belajar sihir dia murtad dia dibunuh. Laki-laki ataupun wanita. Adapun kalau tukang sihirnya itu orang kafir seperti ahlul kitab menurut Imam Abu Hanifah dia dibunuh sebagaimana dibunuhnya tukang sihir dari kaum muslimin. Adapun Imam Malik, Imam Syafi' dan Imam Ahmad menyatakan tidak boleh dibunuh, karena Rasul saw pun tidak membunuh orang yang menyihir dirinya. Orang yang menyihir itu orang musyrik. Namanya adalah Labid ibn al asam seorang Yahudi, ketika bersihir beliau saw. Tapi beliau tidak membunuh orang Yahudi tersebut. Oleh karena itulah Maka kalau tukang sihirnya itu orang kafir Tidak dihukum bunuh Tapi kalau kaum muslimin dihukum bunuh Karena dianggap murtad Kalau orang kafir tidak murtad Murtad itu kalau keluar dari Islam Dan orang kafir belum Islam Bagaimana kalau kafirnya kafir dinni Dinni itu orang kafir yang hidup di bawah pemerintahan orang Islam lalu dia menyihir maka menurut Imam Malik menurut salah satu pendapat Imam Malik dia harus diistitab diistitab itu dituntut untuk tobat kalau dia Islam selamat kalau tidak Islam dia dibunuh menurut pendapat Imam Malik dalam riwayat yang lain dia dibunuh walaupun Islam bagaimana kalau tukang sihir ini kemudian tobat apakah tobatnya diterima menurut Imam Abu Hanifah Imam Malik dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur, tobat tukang sihir tidak diterima tapi menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Ahmad dalam riwayat yang lain mereka menyatakan diterima. Tapi Imam Malik menyatakan idza dhahara taubatuhu li'annahu kal zindiq fa in taba qubila. Ay Kalau nyata nampak benar tobatnya dia ini dianggap seperti orang zin kalau dia tobat diterima dan kalau dia datang kepada kami sebagai orang yang tobat maka itu pun diterima inilah beberapa penjelasan tentang sihir Lalu kita masuk kepada cara pengobatan orang yang terkena sihir Yang disebut dengan nusrah Nusrah adalah menghilangkan efek sihir dari korban sihir Mengobati sihir Bolehkah kita mengobati orang yang terkena sihir? Kalau cara mengobati sihir itu dengan sihir lagi, maka haram. Ada korban tetangga kenalan kita disantet. Kita obati dengan santet lagi. Nah, itu haram tidak boleh. Berarti kita sudah belajar dulu sebelumnya ya. Tidak boleh. Tapi bila mengobati obat sihir dengan rukyah syar'inya dengan ta'awud dengan doa-doa yang disyariatkan maka ini boleh bahkan disyariatkan dan cara pengobatan teragung dari sihir adalah dengan bacaan Fatihah, ayat Kursi dan dua ta'awudz Al-Falaq dan An-Nas Maka itu boleh Bahkan disunnahkan Berkata uh, Kata Al-Hasan La-Yahil-Sihru Illa-Sahir Adapun perkataan Hasan tidak akan disembuhkan Sihir kecuali dengan sihir lagi Juga Sabda Nabi Sallallahu Sallam ketika beliau ditanyakan tentang nusroh, nusroh itu pengobatan dari sihir, beliau menyatakan hia min amal ishepon, bahwa nusroh itu termasuk amalan setan. Maka maksud nusroh yang terlarang adalah kalau nusrohnya dengan sihir lagi, maka itu terlarang. Tapi kalau menyembuhkan sihir dengan cara yang disyariatkan, seperti dengan dukia. Dengan membacakan ayat Membacakan doa-doa Yang disyariatkan Maka itu disyariatkan Dibolehkan Bahkan dianjurkan Syukhul Islam Ibn Qaini Ya Ta'ala Menyatakan kalau kita mampu Mengobati orang Baik dia terkena sihir Atau terkena gangguan jin Maka kita berkewajiban untuk menolongnya Sama dengan menolong seseorang manusia Yang sedang didolimi oleh manusia lainnya Dipukuli, tidak ya, puguh pukuh Tidak ada alasan Tidak ada udur, tiba-tiba dipukuli, disiksa kita ada di sendan Kita bisa menolongnya Wajib kita tolong Nah ini ada orang yang didolimi oleh setan oleh jin dan kita mempunyai bisa menolongnya dengan cara meruqyahnya maka kita harus tolong menolongnya adalah ibadah karena masuk kepada ta'awun alal birratu taqwa masuk ke dalam menghilangkan kesulitan kesembilan kesakitan dari sesama muslim atau sesama manusia maka harus kita tolong kalau kita mampu kecuali kalau kita tidak mampu ya jangan sama aja dengan ada orang sakit kita dokter kita bisa menyembuhkan menolong dia sembuhkan tapi kalau ada orang sakit kita bukan dokter kita tidak mampu apa yang harus kita lakukan? jangan-jangan kita memberikan obat yang salah atau Me menyembuhkan dengan cara yang semakin membuat dia tambah parah. Utamanya ada orang kesleo. Kita nggak tahu cara menyembuhkan orang kesleo. Kita pijit-pijit. Tambah parah. Bukan menyembuhkan. Makanya bu berbeda antara di Indonesia dengan di Eropa. Kalau di Eropa ada orang kecelakaan lalu kita tolong, padahal kita bukan ahlinya, kita dihukum, Bu. Ada umpamanya orang tabrakan pakai motor dua-duanya, kemudian jatuh. Lalu kita tolong, kita panggul ke pinggir. Datang polisi, kita ditangkap, Bu. Karena apa? Karena kita bukan ahlinya untuk menolong. Sebab mungkin ketika kita angkat si korban itu Ketika kita angkat ada tulang yang tadinya e, ne apa e, agak bengkok jadi tambah bengkok ada yang keselel begitu kita angkat deh tambah keselel tambah parah maka dibiarkan nah paling kalau kita mau menolong telepon polisi, telepon ambulan datang ambulan nah ambulan juga para medis itu yang sudah ahli di bidangnya tidak sembarangan, lihat dulu posisi korban lihat dulu keadaan korban cara nyangkatnya gimana, tidak sembarangan itu dalam penyakit fisik begitu juga dalam hal mengobati orang yang terkena sihir atau terkena gangguan syetan kalau kita mampu lakukan. Kalau tidak mampu ya jangan coba-coba nanti tambah parah. Malah nanti sihirnya kena kepada kita lagi. Jadi inilah hal-hal yang berkaitan dengan masalah sihir jadi dibolehkan kita menyembuhkan apabila kita mampu dan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Inilah Bu penjelasan tentang sihir E, nanti yang berikutnya tentang Tanjim termasuk salah satu jenis sihir juga Akan kita bahas setelah kita break dulu Dengan tanya jawab Apabila ada pertanyaan dari ibu-ibu silahkan ditanyakan Pertanyaan pertama, bagaimana caranya kita sholat di rumah kerabat yang rumahnya kecil dan dinding dipajang gambar makhluk bernyawa? Bagaimana hukumnya jika sholat di masjid yang ada gambarnya? Ya, pertama bu, hukum sholat di tempat-tempat yang menyebabkan kita terganggu kekhusyuan baik karena ada gambar atau suara mesin ribut, lagu musik dan seterusnya, hukumnya makruh. Kalau bisa kita cari tempat lain yang tidak ada gangguan seperti itu. Termasuk sajadah, Bu. Banyak sekarang sajadah yang bergambar. Gambar kaabah, gambar unta, gambar orang yang sholat gitu ya. Itu juga sama mengganggu dan itu makruh. Yang terbaik kita turunkan dulu Syukur kalau bisa diturunkan selamanya Itu gambar bimbing Kalau enggak selamanya Ya kita ambil dulu gambar itu Balikan Turunkan Nanti kalau umpahnya Pribumi nanya Kenapa itu diturunkan Aduh maaf Makruh sholat yang di depannya ada gambar Sholat saya terganggu, Makanya saya turunkan Syukur-kurukur kalau selamanya diturunkan kalau di mesin juga begitu, sama. Jadi turunkan gambar yang ada di mesin, termasuk kaligrafi yang ada di mesin yang suka mengganggu ya orang lagi sholat di depan ada kaligrafi penasaran baca, walaupun tahu di luar sholat sering baca itu, tapi waktu sholat penasaran. Sah sholatnya sah. Apa yang kita lakukan jika menemukan uang antara 100 rupiah sampai 100 ribu rupiah? Pertama, kalau kecil nilainya ambil dan manfaatkan oleh diri kita Baik uang ataupun makanan Berdasarkan sebuah hadis Rasul Salam suatu saat dengan para sahabat berjalan Lalu ada sebuah kurma Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya aku tidak khawatir kurma ini adalah kurma sodakoh pasti akan aku makan. Tapi karena khawatir itu sodakoh beliau tidak makan karena sodakoh haram bagi Nabi dan keluarganya. Ini menunjukkan kata sesalim bin Idhaylan kitab Bahjatul Madin ketihambasa di sini menunjukkan barang temuan yang harganya seringan itu maka boleh dimakan oleh pen penemunya jadi kalau kita menemukan uang seribu rupiah, lima ribu rupiah ambil, makan eh maksudnya dibelikan dulu makanan, boleh dan ya, dimakan adapun kalau sampai jutaan maka kita disebarkan di apa? diumumkan dulu oh akan banyak yang ngaku ya Walaupun bukan pemiliknya. Kalau tidak memungkinkan seperti itu, maka kita infalkan atau sodakohkan dengan mengatasnamakan pemilik uang tersebut. Siapapun pemiliknya kita tidak tahu, tahu, kita sodakohkan atas nama dia, kita dapat pahala dari ta'awunnya. Bolehkah kita menisbatkan setiap musibah yang kita alami kepada maksiat yang kita lakukan Dan kesenangan yang kita alami kepada amal soleh kita eh, Ada dugaan begitu boleh, tapi jangan diomong-omongkan Kita berharap musibah ini mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan Apa pandangan Islam tentang ilmu psikologi? Menilai seorang dari tulisan tangan, gaya bicara, dan lain-lain Ilmu jiwa atau ilmu psikologi adalah ilmu yang penting bu Karena itu mempelajari hal yang penting bagi manusia Jiwa kan penting Dan Allah dalam Al-Quran, dalam hadis yang suhi Banyak berbicara tentang jiwa Ilmu yang mempelajari tentang jiwa. jiwa disebut ilmu jiwa atau ilmu nafas atau psikologi Jadi itu penting Cuma yang jadi masalah adalah Rujukan dari ilmu tersebut harus bersumber kepada Quran dan As-Sunnah Tidak boleh bersumber kepada teori orang-orang kafir Yang jadi masalah di Indonesia bahkan di dunia Ilmu psikologi Merujuk kepada Teori-teori orang-orang kafir Orang-orang ateis Seperti Sigmund Freud Marcia Feli Orang-orang ateis seperti itu Nah teori-teori yang mereka Lahirkan berdasarkan Pengalaman, berdasarkan Eksperimen, berdasarkan Interaksi dengan Sesama manusia Lalu mereka Rumuskan Menjadi dasar-dasar ilmu psikologi Ini yang berbahaya Jadi ilmu jiwanya sendiri Penting dan harus Cuma rujukannya jangan ke orang kafir Para ulama adalah para ahli jiwa Para ahli ilmu jiwa Coba umpamai Ibn Taymiyah berbicara tentang hati, al Imam Ibn Qayyim al Zuhri berbicara tentang jiwa. Itu ilmu jiwa dengan kedalaman yang luar biasa bersumber dari Quran dan Sunnah. Itu psikologi. Ayah, ya. cuma yang jadi masalah ilmu psikologi yang diajarkan di perguruan tinggi umum adalah ilmu psikologi yang bersumber kepada orang-orang kafir. Sekolahnya ada jurusan psikologi ada bu nah itu yang gak ada, kita harus adakan jadi kalau sekarang jangan masuk jurusan psikologi karena pasti rujukannya orang kafir gitu apakah kita bisa tahu seorang itu terkena sihir atau tidak ya, kalau orang yang ahli bisa bu Bagaimana ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya kalau memang gejalanya sudah tidak rasional. Umpamanya ya, pernah ada kasus di di Bandung. Ada pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin ketika eh, muntah darah terus ketika di-rontgen ternyata di dalam perutnya itu ada penitik dan paku. Kata dokter ini harus dioperasi dan penyebabnya mungkin orang itu menelan muntah tanpa sadar diinflus gitu karena gak bisa makan beberapa jam setelah itu muntah lagi dironsum lagi ternyata penitik dan pakunya bertambah dan penitiknya itu menjadi apa ber, berkaitan nambah dokter bimu gimana itu bisa terjadi jadi tidak rasional, rasio tidak tidak bisa menjangkau nya. Itu salah satunya. Bagaimana cara menyembuhkannya ya? Salah satunya rukyah. Nah, tapi orang yang merukyah itu harus orang yang tauhidnya lurus, berilmu, ahli ibadah, <tuh> ahli amal soleh. Jangan orang yang biasa. Dan bagusnya yang sudah sering berpengalaman. Kalau tidak berpengalaman dia kalah mental dan dia nanti dan ini memerlukan waktu yang cukup lama, cukup panjang, berjam-jam bisa berhari-hari. Aisyah, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempunyai mainan boneka. Apakah boneka itu tidak menyerupai makhluk hidup? Tidak bu. Jadi tidak boleh Aisyah main boneka-boneka Dijadikan dalil Bolehnya kita memberi boneka Berupa makhluk hidup kepada anak-anak kita Kenapa? Karena di zaman Aisyah Boneka-boneka itu tidak menyerupai orang Jadi hanya kain yang digulung-gulung Tidak menyerupai orang-orangan Cuma dianggap oh inilah bayi Lalu dipangku-pangku kalau sekarang boneka itu mirip bener orang. Mirip segala-galanya, warna kulitnya, matanya. Bahkan ada yang bersuara, ada yang bisa medit-medit. Gitu ya. Jadi di zaman Aisyah radhiyallahu anha, bonekanya tidak menyerupai orang. Hanya imajinasi Aisyah. kain di donggolo Tanpa berbentuk Orang dianggap boneka-bonekaan Apakah termasuk judi Terhadap kasus anak saya yang harus memilih sekolah Dengan cara mengocok Lima pilihan sekolah seperti arisan, jadi dipilih Tidak berdasarkan istihorah Karena tidak ada waktu lagi Tidak bu Karena tidak ada taruhan, kalau kalah Apakah ibu melayang 2 juta gitu Kalau menang jadi dapat 100 juta, kan enggak Jadi Mengundinya Adalah bukan hal yang terlarang Karena Nabi Alaihi Wasallam Pun suka mengundi istri-istrinya ketika mau berangkat perang atau safar siapa istri yang akan dipilih, itu diundi undiannya tidak terlarang oleh karena itulah maka boleh kita mengundi seperti itu nah, Adapun judi kalau ada unsur kalau kalah, rugi, kalau menang untung ada yang yang kalah jadi mengalami kerugian Yang menang menjadi me me Mengalami keuntungan Ada lawan Adapun dalam kasus yang ibu tanyakan Kan tidak ada lawan bu Cuma anak ibu sendiri Ada sekolah A, B, C, D, E Sampai dulu dikocok Ambil, oh ini aja C gitu ya Nah walaupun itu adalah Cara milih yang Tidak benar bu Karena memilih sekolah dengan dipertimbangkan kualitas dari sekolah itu kondisi atau situasi lingkungan dari sekolah itu kurikulumnya itu yang harus diperhitungkan bukan dengan cara dikoclok, dengan kaca dikocok Tolong jelaskan firqoh Laskar jihad dan bolehkah mengikuti Kajian mereka, tidak ada lagi Laskar jihad, cuma mantan-mantannya Banyak Pernah ditanyakan ke Syekh Ali Hasan al Asyari di sini nih Di Grand Elia Saya hadir waktu itu Ada yang bertanya, bukankah mereka juga Salaf mengkaji Tauhid Mengkaji Manhaj Kitab yang dikajinya sama Dengan yang kita kaji dan seterusnya kata Syekh Ali Hasan hal minal mumkin natawaddau bil mungkin enggak kita berwudu dengan air kencing kita berwudu itu ingin memperoleh kesucian tapi dengan air kencing bukannya suci malah najis seperti itu belajar ke mereka kita belajar ke mereka kan lurus akidah manhaj tapi dengan belajar mereka menjadi orang yang menusuhi orang yang akidahnya lurus dan manhajnya lurus mereka mengusuhi kita. Dan banyak orang yang kita biarkan ngaji ke mereka, ngaji sebulan-dua bulan jadi musuh besar kepada kita. Kita tidak musuh mereka. Tapi mereka menganggap kita musuh besar. Salam kita tidak dijawab. Kalau kita jadi imam tidak boleh jadi makmum di belakangnya. Nah, seperti itu. Jadi tahjir yang keras dari Syekh Ali Hasan kepada mereka dan mereka sering dinasihati tapi nge belum mereka menerima Masyai Yordan Masyai Ali, Masyai Abu Nasir Masyai Salim wah, karena masih pro ke mereka setelah mereka eh, apa dijauhi oleh para Masyai Yordan lalu mereka beralih ke Syekh Robi setelah Syekh Robi juga meng, menghajar, mentahjir mereka beralih lagi kepada Syekh yang lain kepada Syekh Mugwil Syekh Mugwil sudah meninggal ber, e, nah, Kemarin terakhir Mereka mengundang Kandidat doktor dari Madinah Mereka umumkan doktor Padahal belum masih kandidat Ada ustad, salah satu ustad kita Nama Doktur Ali Musri Kenal ya Didatangi oleh Doktur Ali Musri Ternyata Dokter, kandidat dokter yang mereka agung-agungkan sebagai syekh besar itu adalah adik angkatan dokter ahli mistri. Itu bukan dokter, itu di bawah saya kan? Masa di bawah saya se disebut syekh besar. Jadi kayak orang hanyut mereka itu. Orang hanyut dikali mencari apa? Uh, apa saja yang bisa di di di di dijadikan sebagai pegangan? Walaupun dia tahu ada rumput kecil nggak bisa dipakai untuk pegangan dia pakai juga akhirnya putus hancur lagi kayak gitu. Sekarang nggak punya lagi masuk rujukan mereka nggak punya yang mereka anggap masuk rujukan kandidat dokter yang muda-muda lebih muda dari saya usianya walaupun ilmunya lebih tinggi dari saya tapi untuk dijadikan C yang mau belum belum belum belum layak bolehkah mengucapkan sim simsalabim gak boleh ibu ini adalah salah satu mantra sihir gak boleh, walaupun hanya bercanda apakah orang yang mengalami gila atau pikun pertanda Allah membenci orang tersebut gak, belum tentu bu Sohika tidurnya seorang alim lebih ditakuti syaitan daripada uh, ibadahnya seorang amib. Itu bukanlah hadis bu, itu ucapan ulama. Apakah kita punya sukma? Apa ya sukma tu? Oh, kalau sukma maksudnya jiwa atau ruh iya kita punya ruh, makanya hidup kalau ruh ini lepas dari kita, kita mati tapi saya belum tahu apa makna sukma yang sebenarnya yang dimaksud oleh si penanya Jadi kalau ada orang yang terkena sihir kita hanya tinggal membaca Annas, Al-Ikhlas dan Ta'awudz saja. Salah satunya itu yang dibacakan. Tapi kalau itu umpamanya tidak membuat dia sembuh terus bacakan berulang-ulang, bisa dengan cara yang lain juga bisa. Cara-cara lainnya kita bisa menggunakan daun bidara. Bisa juga dengan menggunakan kurma, dan kurma yang paling bagus kurma ajwa, tapi kalau ajwa tidak ada, Sobimbas menyatakan kurma apa saja, dibolehkan Kemudian kita juga bisa membacakan ayat itu kepada air, airnya diminumkan atau dimandikan kepada orang itu Bagaimana seharusnya kita Jika mendengar teman kita Berkata bahwa dia Bisa melihat makhluk halus Misalnya Di suatu ruangan tertentu Ada setannya e, Kita tidak bisa Melihatnya tapi dia bisa Melihatnya benar apa tidak e, Pertama Mungkin yang dia omongkan benar Tapi, ada tapinya. Yang dia alami Ada beberapa hal Pertama eh, Halusinasi Seperti yang sering teralami oleh Orang yang sedang sakit parah Sedang diopnamu Panas yang amat sangat Atau eh, Sakit yang amat sangat Sakitnya itu membuat dia ini Tidak hmm, karuan perasaannya Membuat dia ini depresi, stres, atau yang sejenisnya Nah dalam kondisi seperti itu mungkin dia bisa melihat Hal-hal yang tidak nyata Yang sebenarnya tidak ada Dan ini teralami oleh Banyak orang yang mengalaminya Adik saya dulu pernah di, di, di oknami di rumah sakit Dia melihat hal-hal yang aneh-aneh seperti itu Tapi itu tidak ada Orang-orang yang lain tidak Dan setiap kambuh selalu begitu Walaupun sekarang sudah di rumah uh, Terus bayangan yang muncul Atau apa yang terlihat Adalah sesuai dengan apa yang sering dia bayangkan apa yang sering dia tonton di TV Atau yang sering dia baca di buku-buku komik Seperti itu Jadi kalau di film di TV digambarkan Para malaikat itu warnanya putih Bersayap Di atas kepalanya ada lingkaran Itu yang terlihat oleh dia di dalam khayalan dia Seperti itu Nah, ini yang pertama Yang kedua <tuh> mungkin dia bisa melihat setan yang tidak terlihat oleh orang lain karena salah satu di antara kemampuan setan dia bisa menampakkan diri kepada orang yang dia kehendaki untuk melihat dia kepada yang lain tidak dan Allah menganugerahkan kemampuan kepada setan untuk seperti itu sebagai ujian bagi manusia oleh karena itu terkadang bisa seperti itu cuma ada cumanya apa yang dia lihat bukanlah wujud setan yang asli yang sesungguhnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan siapa orang yang mengaku dia melihat setan maka dia telah berdusta. Maksudnya melihat setan dalam bentuk yang asli. Adapun dalam bentuk menyamar menjadi makhluk lain maka bisa terlihat seperti kasus Abu Hurairah radhiyallahu an yang disuruh oleh Nabi Soslam menjaga apa menjaga baitulma lalu malam-malam ada yang datang mencuri baitulma ditangkap oleh Abu Hurairah sampai tiga malam berturut-turut begitu dan terketahui ternyata kata Nabi Soslam itu adalah Setan dari bangsa Jin, itu terlihat oleh Abu Hurairah bahkan bisa ditangkap bahkan bisa berdialog berbicara ngobrol dengan Abu Hurairah Robbiilahumma. Oleh karena itu yang dimaksud perkataan Imam Syafi'i siapa yang bisa melihat mengaku melihat setan maka dia berdusta maksudnya adalah setan dalam bentuk yang asli. Wallahu amin. yang berhak membunuh tukang siur siapa hakim. Iya, pertama hakim itu mujtahid. Dia akan menetapkan hukuman berdasarkan ilmunya. hafso di atas hakim dari segi ilmu. Ilmunya menunjuk menyebabkan beliau itu bisa beristihad dengan keilmuan yang dimilikinya. Apakah penyakit jiwa dapat disembuhkan Dengan rukyah Karena orang tersebut sering mengalami Halusinasi dan mendengar bisikan-bisikan Iya -bisikan. insya Allah bisa Baik penyakit jiwa Atau penyakit fisik Bisa disembuhkan dengan rukyah Bu. Sehingga dalam hadis Rewat Imam Bukhari Sekelompok sahabat e, Bertamu ke suatu kaum Mereka kelaparan Dan kehabisan bekal Lalu minta dijamu, tapi tidak dijamu Terus kepala dusun itu tersengat kala jengki Sakit Datanglah warga kepada sahabat Untuk disembuhkan Kata para sahabat, boleh kami sembuhkan asal, -asal berikan kami beberapa ekor kambing Lalu diberikan, lalu dirukyah dengan surah Al-Fatihah dan sembuh Kata Syaikh Muhammad As-Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Nah kemarin bu, saya baru aja mengedit terjemahan ceramah Syaikh al-Uthaymin tentang dengan judul al-Irshadat li-Tobib beberapa eh, pengarahan bimbingan bagi para dokter Nanti kalau sudah selesai diedit akan diedarkan ibu yang mau berminat uh, mendengarkan berserah mau beli mau pinjam <tuh> nanti bisa kita pasarkan juga di sini. Beliau menyatakan bahwa pengobatan dengan rukyah syar'iyyah itu bisa spontan penyembuhannya. Seperti yang terjadi pada orang yang disengat kala jengking tadi itu sembuh oleh hanya bacaan Fatih seketika, yang apabila kata Shaluthi Amin, diberikan obat hisi, obat yang berupa benda obat yang indrawi maka kesembuhannya itu akan membutuhkan waktu, tidak mungkin seketika Di, dunia, di sekarang ini, di dunia ini tidak ada obat yang cesplung cesplung itu maksudnya saat itu dikasih, saat itu sembuh. Tapi rukyah bisa walaupun penyakitnya penyakit fisik seperti orang yang disengat kala jengking tadi. Langsung dengan rukyah bisa. Nah, oleh karena itulah maka penyakit apapun cobalah dengan rukyah. Ada suatu pengalaman Bu. seorang ustaz tiba-tiba didatangi oleh seorang yang membawa <tuh> yang meminta air, untuk apa air katanya saudaranya sakit kata si usad, kenapa gak dibawa ke dokter, kok kesini uh, dokter mana-mana sudah gak ada yang mampu tabib mana-mana dan dukung mana-mana sudah gak ada yang mampu dia memang orang awam banget apa penyakitnya? ini orang dari penjelasannya parah banget, pendarahan seorang wanita oleh Ustadz itu dikasih air Yang sudah dirukyah Sudah aja dikasih air Sudah gak pernah terdengar lagi beritanya Apa-apa Tiba-tiba ke sekitar beberapa bulan setelah itu Datang satu keluarga pakai mobil Ke Ustadz itu Dan keluarga itu Membawa pasien yang sudah digotong Si Ustadz kaget loh Ada apa ini kok kesini Ini Wahji katanya tolong sembuhkan. Loh kenapa kesini bukan ke dokter ke rumah sakit? Rumah sakit dokter mana-mana sudah enggak sanggup. Ya apalagi saya, saya bilang. Oh enggak, Wahji kemarin sebulan yang lalu ada pasien yang sudah ke dokter ke mana-mana dikasih air sebotol Wahji, besoknya langsung sembuh. Sampai sekarang sembuh katanya. Oh ternyata ingat yang dulu meminta air satu botol itu dan dikasih ke dia ternyata sudah sembuh, sudah kerja lagi, padahal tadinya sudah hanya berbaring dokter mana-mana pun sudah gak sanggup menangani dia nah, tapi pas sembuhnya gak pernah lapor <tuh>, keusahaan itu tiba-tiba <tuh>, sudah ketahuan-ketahuan itu dari orang-orang, oh kalau sudah ada pasien yang eh, gak bisa disembuhkan oleh dokter keusahaan itu Datang ke usaha tersebut Nah seperti itu Jadi andai dengan e, obat biasa dari dokter membutuhkan proses waktu yang lama Dengan rukiah mungkin bisa se seketika Dan ini pernah teralami oleh para sahabat di zaman itu Jadi boleh rukiah Baik penyakitnya itu penyakit jiwa ataupun penyakit raga Penyakit fisik biasa Apakah harut marut itu malaikat atau syaitan? Malaikat, sebab Al-Quran menyatakan tadi dikatakan uh, malaikat Surah apa tadi Al-Baqarah ayat 102 <coughs> menyatakan wa ma'umzila an-nal malakaini bibabila harut tau marut dan apa yang kami turunkan kepada dua malaikat yaitu harut dan marut. Jelas di sini dikatakan Harut dan Marut itu dua malaikat. Bukankah malaikat itu tidak pernah berdosa? Iya, malaikat yang layyatsunallaha ma'marum wa ya'maluna ma'ummarun itu adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga neraka dalam surah ath ayat 6 alaiha malaikatu ghilabun syidad la ya'sunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun penjaga neraka itu malaikat yang kasar dan keras tapi mereka tidak pernah maksiat kepada Allah Adapun dua harut maruf ini pernah melakukan kesalahan sehingga diturunkan ke muka bumi oleh Allah lalu kedua-duanya mengajarkan sihir. Wallahu a'lam. So, ya ini breaknya jadi keteterusan bu sampai akhir nah, waktu yang kita miliki sekarang sudah habis sampai di sini saja dulu Insya Allah kita berjumpa kembali dua pekan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahirabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah wabarakatuh